Okay. Yang kedua itu surat apa? At-Tahrim ayat 8. Ya Intinya Contohnya begini cinta Pak. Pak Sunda. Dulu nanti belajar IPA ya. Pak, ya? Tentang turunnya hujan itu penting. Ya, dari atas ke bawah betul hujan, lautan juga seperti itu. <tulah> Tentang turunnya hujan, 82 nabi kether mengatakan. dan okay. di Allah itu tiba-tiba tiba-tiba Bapak Ibu ada seorang wanita di antara tawanan tadi mencari-cari sesuatu dari jauh diperhatikan sama Nabi dan para sahabat juga memperhatikan rupanya wanita itu laki mencari anak bayinya setelah ketemu langsung dirangkul didekat terus disusui nah kesempatan Nabi bertanya kepada kira-kira wanita seperti ini dia itu rela tidak melemparkan anaknya ke dalam api kata para sahabat tidak oh, mungkin tidak mungkin rela Sewaktu-waktu kalau kita mendapatkan ujian itu jangan jangan jangan lupa jangan jangan jangan pode sair Enak dan gelap? Kan pasti tidak enak Enak dan jadi orang buta, Pasti tidak enak Makanya Besarnya kasih sayang Allah kepada kita lah. Kita dikasih mata. Ma, coba kamu dah punya matanya apa? Coba kalau dunia gelap Dilanjutkan apa diteruskan? Saya tak tanya Pak Aji maafkan, Pak Aji? Lu cengki? Pak Aji? Ngetenai kat maafkan, berapa saya ingin ini? Kengerti? Pak Aji? Dilanjutkan apa diteruskan? Yang dilanjutkan apa diteruskan? Jadi teruskan anak-anaknya Jadi bapak ibu Kalau pancing dengan dingin Anaknya kumpul bareng bersama di surga Tanamkan iman Itu pun di cara menanamkan iman Gampang kayak tadi itu contohnya Ketika anak lagi makan ditanyain, nah Ini yang bikin siapa Coba beras itu loh itu lewat berapa orang gitu Kalau kita melakukan sendiri kan gak mungkin bisa Ada orang asal gabah ya kan Kemudian dispeyur nocek Tunggu ya kan Jadi pari kayak rumput kecil-kecil Dijubui, dit ditanduri Itu nunggu berapa bulan itu Itu pun gak bisa dipanen Langsung lah karena sapi tak? Jadi kan habis itu kan dice Di blesser di, di, di ya Di blesser, dibuka di, di Ketika jadi beras itu pun gak bisa langsung dimakan Kita harus dimakan beras pitik Kan dibesusi-disek Dibesusi di kadang-kadang Krikili dipileni Kemudian di Masa itu pun kadang peraman-peraman saya gak tau masa itu Gak bisa masa bu, digambi ras kukar ya, Karena ibu itu juga gak tau ngejari Masa itu gak bisa masa sego Kalau eh, iya, Jadi ada itu Itu diajari itu pun Bisa baru bisa dimakan dimakan biar kita itu ada bersyukurnya itu loh kepada Allah taala. dan mudah buat panganan Ya, enggak mudah buat makanan. panganan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau itu melihat kurma satu butir tergeletak di di lantai. Kata beliau, hadisnya ada dalam Sahihul Bukhari, "Inni la'anqulu ila ahli." Aku benar-benar pulang ke rumah istriku. Fa ajidu tamratan tasatitan Aku mendapati ada satu butir takrah kurma di atas dipan tu. Fa arfa'uha li'akulaha. Tak angkat, tak ambil untuk makan. Biar tidak mubal mutajil. Farqa'uha li'akulaha. Mau tak makan, ya, tak angkat, tak ambil, mau tak makan, biar dia mubadir. Nah, cuma beliau takut ini jangan-jangan bermasuk -jangan dakwah, gitulah. Beliau kan dah boleh makan sodakoh, eh? kan? Haram sodakoh bagi Nabi Muhammad dan keluarganya. Maka tarletakan kembali. kembali. Maksudnya apa? Jangan ada sesuatu yang mubah mubadir kadang orang tuh muda sekali Pak makan gitu nek panjenengan santekake yo titik wae po gak dinyek-nyek entek ono nek entek dihabiskan kan ini enggak akhirnya golek pemangan dibuat ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Jangan mudah-mudahan membuat makanan banyak orang tuh enggak bisa makan Pak. Nok apa ora banyak sing buruk ge sok makan sampeyan dikasih alonnya buat dibuah-buah itu cara menanamkan i Sambung g, sambung ke Banten, g, g mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan lagi. Tapi Mas Zuhair saya itu gak nyambung dengan pengacara pengangguran yang sok banyak acara. Jadi tiap berpisah hat itu ada agenda. Jadi kalau di sini disuruh jam setengah enam n, udah di sana loh jam berapa sampai suruh kan? Sampun ta? Pak Haji. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu nggih, jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri ya saya beristighfar kepada Allah Taala dan mohon dimaafkan kalau memang tadi obrolannya kalau ngidul ngitan